Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah puji syukur milik Allah Pada pagi ini saya hadir di tengah-tengah santriwan, santriwati serta para ustadz, asatid dan asatidah di Pesantren Madinatun Najah daerah Jombang Ciputat. Para pemirsa TV One andekan para pemirsa hadir di sini sungguh luar biasa. Di sini ada santri-santri yang Wajahnya menggambarkan kesolehan, ya, kecerdasan, ya. Karena ini pesantreannya juga namanya Madinatun Najah, kota kesuksesan. Jadi mungkin para pendirinya dulu itu berharap bahwa dari sinilah lahir manusia-manusia su sukses, ya. Untuk adik-adik santri atau santriwati, kira-kira cita-cita kalian dalam hidup ini apa sih sebenarnya? Sukses ya, sukses apa? Itu sukses terlalu abstrak sebenarnya ya Oke, sukses, betul, sukses apa? Dunia akhirat ya Jadi sebenarnya semua orang itu pasti bercita-cita meraih kesuksesan Tapi tahukah ada satu kesuksesan yang harus jadi cita-cita kita puncaknya kesuksesan Yaitu Husnul Khotimah Insyaallah dari sini nanti lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Lahir ilmuwan. Ya, lahir pengusaha. Lahir karyawan-karyawan yang profesional. Tapi dari itu semua, bagaimana kita jadi kalau kita jadi pejabat, jadi pejabat yang nantinya husnul khotimah. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang husnul khotimah. Nah, para pemirsa televisiwan serta uh, hadirin, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian di pesantren ini serta yang terhormat para asati dan asatidah, hari ini kita akan berbicara tentang uh, husnul khotimah, meraih husnul khotimah. Oke, okay. kita sadari kita ini sebenarnya semua sedang antri menuju kematian. Setuju? Nah, tapi ketika antri menuju kematian itu kita isi Ada yang jadi santri Ada yang jadi Ustadz Asatid mengajar di sini. Nanti begitu kalian lulus dari pesantren ini Ada yang bekerja Ada yang jadi dosen Ada yang jadi guru Ada yang ke daerah untuk menjadi da'i dan lain sebagainya Tapi hakikatnya itu semua Sedang menunggu kematian Iya hakikatnya iya Dan kematian itu misterius Bisa bapak ibu anak-anakku sekalian duluan saya belakangan Atau saya belakangan Anda duluan ya Kan kematian itu misterius ya Bu Ya teh ya Bisa Anda duluan, saya belakangan Atau saya belakangan Saudara-saudara duluan Karena kematian itu misterius Dan kematian itu Mengandung tiga misteri Satu, misteri waktu Saya dan Anda semua Tidak akan tahu kapan kita mati misteri dari segi waktu kenapa saya katakan misterius coba, ada gak sih kakek yang menguburkan cucunya ada ada padahal kan berarti misterius Idealnya kan si cucu nguburin kakek gitu ada gak guru yang menguburkan murid ada Anak-anak gak usah khawatir Ada gitu Kalian kok jawabnya ragu gitu Ada Ada ya. ada kan guru yang menguburkan murid Walaupun idealnya murid menguburkan guru Berarti kematian itu misterius dari segi waktu Gitu Jadi Tak ada seorang pun yang tahu ya Nah kemudian yang kedua Misterius dari segi sebab Ada Orang yang Sakitnya jantung, meninggalnya bukan karena jantung, tertabrak elem. Hmm? <laughs> iya, ya. Jadi kematian itu misterius dari segi sebab, ya. Kita tidak, saya dan bapak ibu serta para pemirsa tidak akan tahu apa sebab kematiannya. Ada orang dokter cerita sama saya, Pak Am, saya punya pasien, beliau itu ahli ginjal. Ya. Saya punya pasien, pasien saya itu udah 3 tahun cuci darah. Ternyata meninggalnya memang bukan karena gagal ginjal cuci darahnya. Itu tertabrak elep di Purwakarta. Kan betul. Nah yang ketiga misteri dari segi tempat. Kita tidak tahu di mana kita akan mati. Saya lahir di Bandung. Besar di Bandung. Sekolah di Bandung. Tinggal sekarang di Bandung. Boleh saja meninggalnya di Mekah. <tuh> Ya. Bapak ibu lahir, boleh jadi di pesantren Bisa saja meninggalnya di kampung Cigorobog Desa Sukawening ya Garut ya. Maksud saya apa? Itulah yang namanya misteri kematian Kematian itu misterius dari segi Apa? Waktu? Sebab? Tempat Ya Iy, ya, syukron Ustaz Nah, pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Alhamdulillah kita sudah uh, Tiba di 10 hari menjelang satu syawal 1431 Hijriah Dan seperti uh, Ustaz Ta'am sampaikan di muka dimah Awal tadi, bahawa kematian adalah misteri Memang kita tidak pernah tahu Kapan kematian itu terjadi? Entah hari ini, entah nanti sore, nanti siang atau kita nggak tahu. Semua itu hanya kuasa Allah Subhanahu Wataala. Baiklah pemirsa, sebelum saya uraikan dan untuk kesempatan pagi dini hari ini, acara ini disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Madinatul Janah, Sektor 11 Tanggerang ya. Oh, Mandinatul ja Najah ya Oh iya, salah skripnya berarti <lgupi> Iya, mohon maaf Iyihi. Dan uh, bersama saya Ferry Ardiansyah, satu setengah jam Dan tentunya juga untuk episode kali ini Insya Allah ada rezeki lebaran untuk Anda 2 juta rupiah Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-748-60-304 ya. Setelah ini kita akan buka kuis interaktif untuk sesi pertama Dan sebelum kita menuju ke tema kita Uh, saya akan sapa dulu ada adik saya di sini salah satu santri namanya siapa? Indra Gunawan. Indra Gunawan. Iya. Indra. Uh, apa betul kamu uh, di sini sudah bisa dikatakan yatim piatu? Iya. Semenjak saya umur 4 tahun saya sudah ditinggal orang tua saya dan kalau bapak saya mungkin saya dari kecil juga saya Nggak, namanya gak ngeliat orang tua sampai sekarang Sampai saya besar oh Jadi umur 4 tahun itu kamu ditinggal oleh ibu Dari kecil kamu sampai detik ini belum bisa mengetahui uh, di mana keberanian ayah ataupun uh, wajah ayah gitu ya Iya Nah bagaimana cara kamu mengekspresikan uh, Apa namanya tentang kematian orang tua kamu Ya palingan saya ya rasanya ya sedih Ya pengen nangis lagi mana yang paling kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan orang tua saya di sana bisa tenang, ya mudah-mudahan Allah memberikan tempat uh, surga di sana. Amin amin. Itu doa seorang anak ya, apalagi seorang santri di sini. Dan seperti yang kita kupas tentang misteri kematian dan tema kita adalah ketika kematian memisahkan kehidupan dan ini dia damai Indonesia Qur'aman dan 1431 Hijriah. Robi Si Saudara Kelas Pasta dan Mafos daun Siri. Iya, eh, para pemirsa tv One serta Bapak, Ibu, adik-adik santri-santriwan. Saya tadi kemukakan bahwa manusia itu pasti akan menghadapi yang namanya kematian Dan kematian itu misterius, misteri dari segi waktu, dari segi sebab, dari segi tem, tempat Nah, oleh karena itu ya Satu, ada saat dimana orang-orang tercinta Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi Bisa saja lebih dulu daripada kita seperti yang tadi dialami oleh siapa? Indra ya. Ya, Indra Brukman apa Indar apa? Indra Gunawan ya, yang dialami oleh uh, Indra Gunawan. Jadi waktu usia 4 tahun ibunya sudah enggak ada. Nah, oleh karena itu bagi adik-adik santri, santriwan, santriwati kalau masih punya orang-orang terkasih, tercinta, maka betul-betul kita harus berikhtiar melakukan yang terbaik. Anak-anakku sekalian di sini belajar yang sungguh-sungguh itu bagian dari kado terindah yang bisa kita berikan pada orang tua, ya. Ada enggak sih orang tua yang sedih ketika anaknya sukses saat belajar? Enggak ada orang tua yang aduh aku tersedih ya, Rina anakku yang nomor satu tuh selalu ranking satu aja aku mah sedih. Itu enggak. Ya, yang sedih adalah apa? Aduh anakku itu ya, Agus selalu <laughs> Maaf ya. Oh maaf Agus ya. Jangan Agus lah. Aaam, aaam, udah ya. Nah, -am. Itu anakku Aaam, duh ya. Masya Allah, selalu ranking 10 dari murid 11 orang. Nah, ya, Selalu pernah dia tuh ranking 7, muridnya 8 orang. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang serius karena ketika kalian sukses sebenarnya itu bagian dari kado kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang terkasih apakah itu ayah, ibu, kakek nenek, dan guru-guru kita ada gak guru yang sedih ketika muridnya pintar-pintar gak ada ibu guru, bapak guru di sini yang mengatakan Pak Am, saya sedih sekali, kok murid saya tuh pintar-pintar ya saya sampai kalah ya. Nah, justru guru itu akan senang kalau muridnya mengalahkan dia. Oh, itu senang gitu kan? Nah, jadi wujud ekspresi persiapan menghadapi kematian ya. Apa? Kita harus melakukan yang terbaik supaya itu jadi kenangan terindah untuk orang-orang hidup. Ya, gitu. Nah, tapi kita pun harus siap mental Pada saat orang-orang yang terkasihi Tercintai Itu mendahului kita Kenapa? Kalau misalnya kita punya orang tua Kita punya anak Kita punya guru yang sangat kita cintai Dia meninggal lebih dulu Kita sedih, ya wajar ya. Tetapi kita harus sadari Boleh jadi Kita sedih Untuk yang bersangkutan itu justru lebih baik setuju? Ya, itu lebih baik kan gitu. Karena ada orang yang umurnya panjang, justru dosa dan maksiatnya jadi panjang. Ada umurnya pendek, justru kebaikannya yang panjang, gitu. Dengan demikian, ketika ada orang-orang yang kita cintai mendahului kita, ya tentu saja tugas kita adalah satu menerima kenyataan itu. Karena walau bagaimanapun kita sadari itu hanya persoalan antrian ternyata anak kita antriannya lebih dulu daripada kita ya ternyata rekan-rekan di sini antriannya lebih dulu daripada saya nah, jangan lupa yang tadi itu ya. eh saya antriannya belakangan sama Mas Peri itu belakangan antriannya nah adik-adik di sini itu lebih dulu antriannya jadi ketika adik-adik meninggal lebih dulu saya ikhlas Anda antri lebih dulu nah ya Iya, kalau misalnya orang tua kita meninggal lebih dulu, kita sayang sama beliau, tapi kita sadari, oh iya, mamah dan papa, umi dan abi memang antriannya lebih dulu gitu. Jangan-jangan justru beliau lebih dulu, itu lebih bagus gitu ya. Boleh jadi kita punya anak yang kita cintai, antriannya itu emang lebih dulu karena Allah sayang sehingga apa kalau kita sabar itu akan jadi kebaikan juga untuk kita jadi maksud saya menghadapi kemantian ini kita harus memiliki dua hal pertama bagaimana kita mengisi detik-detik yang kita lalui sehingga kita menjadi kenangan terindah untuk orang hidup Andai kita meninggal lebih dulu ya yang kedua kita harus mau menerima kenyataan bahwa secinta apapun kita sesayang apapun kita kalau Allah yang maha memiliki dan maha mengatur itu sudah menetapkan dia lebih dulu, ya kita hanya menyadari, oh iya, antrian dia lebih dulu daripada saya, gitu. Nah, oleh karena itu, jujur saja, saya tidak akan bersedih, sekiranya rekan-rekan itu lebih dulu, saya tidak akan bersedih, ya, serius ya, tidak ya, akan bersedih, karena saya tahu itu masalahan antrian ya angsalan antrian. Justru yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita menjadi kenangan terindah. Katanya Nabi Ibrahim pernah berdoa begini, "Waj'ali lisaana sidqin fil akhirin." Ya Allah, kalau aku mati, jadikanlah aku menjadi bahan pembicaraan baik. Lisaana sidqin, pembicaraan yang bagus, pembicaraan yang baik oleh orang-orang yang setelah aku. Jadi betapa indahnya kalau kita meninggal lebih dulu Justru yang dikenang dari diri kita itu apa? Kebaikan-kebaikan Nah berarti Mari kita jalani detik-detik yang kita lalui Menit-menit yang kita lewati Kita isi dengan karya-karya terbaik kita Sesuai pada bidangnya masing-masing Ibu-ibu Karya terbaiknya adalah bagaimana mendidik anak yang sebaik-baiknya Karya terbaik ayah adalah bagaimana dia mencari rezeki yang halal Untuk menafkahi anak Anaknya, adik-adik yang di pesantren Yang di sekolah, melakukan yang terbaik Bagaimana, belajar dengan Sungguh-sungguh, sehingga itu menjadi Kenangan terindah bagi guru-guru dan orang tua Kita ya Pak ya Sebagai guru, kadang-kadang di sekolah itu Kita hanya mengenal dua, murid yang paling pintar atau murid yang paling bodoh <San> <San> Iya, coba <San> Tanya bapak dan ibu guru, tanya Ya eh itu itu Ridwan gimana wah dia itu orang yang paling pinter murid saya yang paling pinter ya kalau Aam dia yang paling bodoh <laughs> jadi murid itu hanya dikenal kalau nggak paling pinter paling bodoh atau paling nakal atau paling soleh gimana itu Rini Subhanallah kata Pak Ustadz Rini itu solehnya luar biasa tahajudnya juga Pak Aam seminggu tujuh kali gitu kecuali kalau menstruasi ya Nah, kalau aam, waduh parah pak, eh, pak parah pokoknya. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa bagaimana kita menjadi kenangan terindah bagi orang-orang hidup sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing gitu ya Pak Bu ya, oke. Okay. Ya kita. Uh, Mas Ferry yeah. Bukan kelihatannya <laughs> Saya mau bicara Saya terasima ya. dengan Ustadz uh, Katakan tadi gitu ya Alhamdulillah Caranya kita bisa menjadi Kenangan terindah Jadi Melakukan terbaik Selama uh, hidup yeah. ya, Apapun itu Berbuat baik Dan lain sebagainya Saya benar-benar termotivasi Tapi kalau ngomong Masalah antrian nih Ustadz yeah. <laughs> Gak apa-apa deh CS gitu ya <laughs> biar biar ini anak-anak kita duluan juga nggak apa-apa ya nggak apa, -apa. <laughs> kita kita mengilas ikhlas saja lah iya baiklah uh, pemirsa setelah ini juga saya juga kaderan tamu saya beliau juga uh, sepasang suami istri yang baru saja ditinggal uh, seorang anak tercintanya. Nah, siapakah beliau? Tapi sebelumnya kita menuju ke Cirebon. Di sana ada pembagian sembako dan orang-orang di sana rela ngantri dan berdesak-desakan. Nah, seperti apa detailnya kita lihat bersama-sama. Tayangan dari Newsroom ini dia. Terima kasih masih bersama kami di Damai Indonesia Qur'an 1431 Hijriah dan, 14. dan uh, sekarang saatnya kita mendengarkan uh, jawaban dari uh, Ustadz tentang pertanyaan dari Mbak Dewi ya Mbak Dewi tadi ya uh, mengenai keikhlasan Ustadz tadi sudah yeah. dilontarkan oleh Mbak Dewi. Bagaimana apakah sudah dikatakan ikhlas atau belum pada saat mau apa membuka lemari Bilqis, mengamankan baju-bajunya itu masih berat sekali rasanya itu. Ini seperti apa dikategorikan Ustaz? Iya. Pertama <coughs> eh, merasa sedih kehilangan orang yang terkasih itu adalah sangat manusiawi. Rasulullah itu nangis saat istrinya wafat. Saat Siti Khadijah meninggal tuh Rasul menangis gitu, ya bahkan kelihatan sedih sampai diantara para sahabat ada yang mengatakan menghibur begitu ya berarti kan Rasulullah itu sampai dihibur menunjukkan wajah Rasul apa sedih kan kata para sahabat ya Rasulullah malum ini kan namanya juga laki-laki kan terus ditinggal oleh istri jadi ini rumus laki-laki ya udah ya Rasul kalau istri engkau sudah wafat, kan masih banyak wanita yang lebih muda, lebih cantik gitu. Itu maksudnya menghibur ya, maksudnya menghibur. Kan masih banyak yang lebih muda, lebih cantik dari almarhum Khadijah gitu. Apa coba jawaban Rasul? Demi Allah, selama saya berumah tangga 25 tahun dengan Khadijah tidak ada satu fatah kata pun yang melukai hati saya Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa Sungguh adalah Khudijah orang yang paling bermakna dalam hidup saya Saya tahu ada wanita yang lebih muda dan lebih cantik Tapi sesungguhnya tidak ada yang bisa menggantikan Khudijah Berarti Rasul kan mengenang ya Nah bu kalau jadi istri harus mirip Khudijah Ya Bu ya, harus suami itu sampai ter, terbayang terus si suami itu membayangkan ibu gitu. Ini ada yang baru aja 3 bulan suami itu bagaimana istrimu? Alhamdulillah sudah saya lupakan. <laughs> Dia kan sudah di alam barzah Begitu datar tabu berarti ibu kurang bisa memberikan kesan ya. Jadi saya ingin katakan, sedih itu boleh enggak? Boleh. Rasulullah itu menangis saat putranya yaitu siapa? Putra Rasul yang laki-laki namanya uh, Yang meninggal Ibrahim ya, ya Ibrahim ya uh, Itu juga Rasulullah menangis Gitu loh Dan ketika Mus'ab bin Umar meninggal Itu sahabat terdekat Nabi Nabi juga menangis Jadi Rasul punya sahabat muda gitu Yang karir Maksudnya karir dakwahnya begitu hebat Nah Rasulullah itu menangis Jadi meneteskan air mata saat orang-orang terkasih itu meninggalkan kita Itu hal yang wajar, itu hal yang alamiah. Yang tidak boleh larut dalam kesedihan Sedih boleh gak? Jadi yang tidak boleh apa? Larut dalam kesedihan Terus saja gitu Kalau boleh saya sarankan Mbak Dewi ya caranya adalah memang mengenang bajunya mengenang mainannya itu bagus tapi e, nanti agak dikurangi ya biar Mas Dona eh Mas Doni yang nah, Mas, <laughs> maaf maaf ini lagi sahur ya jadi energinya radak kurang nah, Mas Doni bisa ngelipat oke di satu tempat bertahap gitu karena walau bagaimanapun yang saya khawatirkan ya itu larutnya yang enggak boleh sedihnya boleh tapi larut dalam kesedihan itu yang tidak boleh nah, gitu iya. itu ya Mbak Dewi kurang lebih lah jadi katanya keikhlasan setiap orang itu punya kadar iya. jadi bertahap Uh, kalau ada yang keikhlasannya Baru 2-3 bulan Sudah-udahlah mau terima Tapi ada juga yang 5 bulan Ada yang setahun nafsan Allah tidak akan memberikan beban sesuai Kecuali sesuai dengan kadarnya masing Karena setiap orang itu ya. punya kadar Yang beda-beda mental punya kadar, intelektual juga punya kadar. Di sini saya lihat banyak murid yang susah ngerti, cepat lupa, makan banyak ada, ya. Susah ngerti, cepat lupa. Tapi banyak kan yang gampang ngerti susah lupa. Jadi kadarnya tuh beda-beda. Termasuk kadar jiwa dalam menghadapi ujian tuh beda-beda. Yang penting ya. ada ikhtiar untuk tidak larut, itu yang Betul paling penting. Ikhtiar paling pentingnya, berusaha untuk tidak melarut, tidak larut dalam keadaan seperti itu ya. Nanti ya saya akan tanya lagi ya, sama materi-materi ini juga pemirsa tetaplah bersama kami dalam Indonesia Ramadan segala kembali setelah yang satu ini Yap pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Damai Indonesia Kurramadan 1431 Hijriah dan sekarang eh, sebelum kita ulas lebih dalam lagi tema kita dan sebelumnya saya akan eh, berbincang dengan pimpinan dari Pondok Pesantren Madinatul Jannah ya. Nah, aduh salah terus saya di sini ah. Eh. Saya heran nih, aduh. Lieur ke orang Sunda bilang ya. Iya, mohon maaf ya Pak ya. Iya, ngagaring sempurna ya namanya orang ya. Males aja sebenarnya nyari aman saya sebenarnya. <gifat> <gifat> <gifat> iya. Uh, Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Muhammad Agus Abdul Ghafur M.Pd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Tandanya Mas Ferry suruh lama nyantri di sini supaya kenal Madinatul Najah. Amin. Itu doa loh siapa tahu saya bisa di sini juga ya. Amin. Iya. Apakah saya pernah ketemu juga sama santri-santri di sini sebelumnya Ya, uh, Pak Kiai, uh, sekian banyak pondok pesantren uh, di Indonesia ini Kira-kira apa yang membedakan dari pondok pesantren ini Pak? Kami diamanatkan oleh pendiri pesantren Ayahanda Dr. Andeski Haji Mahrus Amin Untuk mengkader calon pemimpin umat dan bangsa Karena beliau mempunyai cita-cita luhur mendirikan 1000 pesantren di nusantara ini. Alhamdulillah sejak didirikannya tanggal 14 Februari 1997 oleh beliau di atas tanah 2,5 hektar di Jombang Cibotan ini hmm. kami sudah uh, berhasil uh, mencetak pemimpin-pemimpin yang memimpin pondok pesantren ada yang di Natuna namanya Madinatul Najah juga di Natuna kemudian ada di Sulawesi Barat di Mamuju Mabuji. juga di Sulawesi Selatan di Kabupaten Baru lalu di Indramayu Jawa Barat dan di e, Jawa Tengah semuanya adalah lulusan santri sini santri pertama dan kedua oh, jadi pusatnya di sini Pak ya Alhamdulillah alamin ya berapa Rabbi. orang total santri dan santri semua sekarang ini ada sekitar 750 santri wow. Oh ini paling cuma seberapanya ini paling ya? Iya. Yeah. Ini lebaran pada pulang gak nih? Enggak. Hah? Enggak ada yang pulang ya? enakan di sini, tapi komunikasi sama orang tua ya. Mm. <laughs> Pasti ada tugas juga nih Pak Kay. Ya? Iya. iya, baiklah. Uh, terima kasih Pak Kay. Kalau ya. boleh ya. saya ingin menyampaikan rasa terima kasih Betul. kepada TV One yang telah mendengarkan Acara Damai Indonesia dan kita berharap dan doakan melalui TV One menjadi stasiun televisi nasional yang maju, barokah manfaat dan terdepan di dalam mengawal uh, reformasi di negeri ini. Juga kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam hal ini, Direktur Art Pendidikan Dinia dan eh, Pesantren Semoga Pesantren Senantiasa menjadi Center of Excellence untuk Muslim dan Muslimah Indonesia. Terima kasih. Oh, amin, amin, ya rabbal alamin. Odu, terima kasih doanya nih Pak Kiai. Hemat, sukses juga buat semua yang ada di sini ya. Dan uh, pemirsa, uh, sekarang kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita juga dengan narasumber, dengan tamu uh, kita juga nih Pak Ustad ya, Mas Doni dan juga Mbak Dewi. Mbak Dewi, sebelum uh, kita ketahui bahwa Bill ini kan sok-sok yang sangat uh, lucu ya riang bahkan dikatakan seperti itu ada gak sih hal-hal yang bikin kangen sama Bilqis banyak Kenapa mungkin itu? ya salah satunya senyumnya itu saya yang saya ingat itu dia itu uh, terlahir sakit tapi dia nggak kayak orang sakit dia punya semangat yang kuat bahkan kadang-kadang dia lah yang menyemangati kita pada saat kita lagi sedih pada saat kita udah frustasi deh nggak sama keadaan ya dalam keadaan kita gak punya uang gitu untuk biar berobat. Tapi dia tuh yang kadang-kadang senyum. Kita lagi gimana dia senyum gitu sama kami berdua. Bahkan pernah ada satu cerita. Waktu itu dia muntah darah. Yang pertama kali muntah darah tuh kayak disiram air pakai gayung, Pak Ustadz. Kita, saya udah gak, gak, gak sanggup udah untuk ngeliat. Saya pingsan, Mas, kalau ngeliat darah. Saya udah meleng aja gitu. Saya cuma bisa nyebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya... Dia terus muntah gitu muntah Saya udah gak sanggup sampai akhirnya Ada mbak yang suka ngebantuin Dia bersihin itu lantai Kasur disingkirin saya gak bisa ngeliat darah Dia lap mukanya Begitu udah selesai dia muntah Saya ngeliat dia Saya nangis kayak apa dia cuman Pukul-pukul pipi saya mungkin kalau dia bisa ngomong Mungkin bisa bilang udah mi saya gak apa-apa mi aku gak apa-apa, mungkin kalau dia bisa ngomong mungkin seperti itu, cuman gitulah di saat kita udah seperti itu dia bisa nguatin kita gitu. subhanallah nah, ya, Ustaz. umur 1 tahun lebih 1 tahun 7 bulan ya iya ya, jadi <coughs> kalau kita kalau kita cermati biasanya bagian dari ujian kita orang yang Mendahului kita itu suka memberikan Kenangan-kenangan yang e, Indah gitu ya Sampai di masyarakat ada istilah gini Orang baik baiknya suka pendek umur Katanya I, bu, Maksudnya Bukan apa-apa, bukan berarti uh, kita Jangan jadi orang baik, ih jangan jadi orang baik loh Pendek umur, jangan, jadi maksudnya Betapa orang soleh Orang baik itu, orang yang akan Meninggal tuh kadang suka memberikan Yang tadi ya Hal-hal yang indah, yang susah dilupakan gitu ya Itu biasanya gitu Mas Ferry uh, yang diceritakan oleh Mbak Bilqis sama Mas uh, Doni Mbak ini. Dewi <laughs> Mbak Dewi ya Sama Mas Doni ini luar biasa sebenarnya Banyak hikmah yang bisa kita ambil Dimana uh, bagaimana apa satu, bahwa ketika kita menghadapi ujian itu memang butuh kearifan jiwa Karena jiwa manusia itu macam-macam kualitasnya Ada yang begitu diberi ujian itu langsung e, patah semangat gitu ya Tapi kalau orang yang jiwanya sehat Optimisme itu harus selalu ada Sampai pada titik darah penghabisan Optimisme itu harus ada ya Termasuk tadi saya dengar Pak Kiai menyampaikan ini sebenarnya saya yakin Dalam waktu didirikan tahun 97 Sampai sekarang kurang lebih berarti 14 tahun Coba bayangkan, udah berapa cabang Saya yakin, karena ada optimisme Jadi dalam Islam itu Optimis Sesuatu yang paling disukai gitu loh. Bahkan, kalau kita berdoa Pun harus optimis kan Kata Nabi Ya Ayuhanas wahai manusia udah wa Allah hawaan tumpukinu nabi Ijabah berdoalah kamu kepada Allah dan kamu harus yakin doamu itu dikabulkan jadi jangan sampai gini ibu sudah berdoanya udah dikabul nggak nggak tahu ya kayaknya enggak suer <Syukur> enggak ah, nggak boleh gitu jadi dalam hidup itu harus optimis gitu kan saya yakin ya mbak Dewi pak Kiai ya Mas Doni dan anak-anakku sekalian yang hadir di sini itu tipe-tipe optimis. Sekarang gini. Ada benteng sekitar 2 meter kata Mas Feriam, coba loncat. Kalau hati saya mengatakan, "Oh, tinggi gitu, enggak akan nyampe." Kira-kira saya nyampe enggak? Gak akan, tapi satu saat saya dikejar anjing edan Anjing gila anjing edan tuh Saya dikejar anjing gila Tiga lagi anjing gilanya Tiga-tiganya gila itu anjing Saya dikejar Saya katakan, aku harus bisa Kena, apa yang terjadi? Bisa Jadi itu pentingnya optimis Jadi dari apa yang diceritakan oleh Mas Doni, Mbak Dewi, Pak Kiai Saya lihat ada satu benang merah Optimis gitu. Makanya anak-anak Adik-adik sekalian Kalau dikasih hafalan oleh Pak Kiai itu harus optimis Coba hafalkan Amma Yata Sa'alun huh, Panjang banget <given> <given> Hafal gak? Susah hafalnya ya. Amma Yata Sa'alun Hafalkan besok harus hafal Cuk. Ah insyaallah lah segitu. Kenapa enggak Al-Baqarah ya? Nah, gitu ya. Ini baru dikasih amayat asalun. Ya, gila itu. Gimana hafal? Ini Ramadan. Nah, Ramadan disalahin. Ini, ini energi enggak ada. Mana hafal? Hafal enggak? Enggak akan karena pesimis gitu. Jadi saya ingin ini aja Hikmahnya mengambil benang merah Bahwa hadapi hidup itu dengan Optimis, optimis. Ya tapi kalau uh, optimis tadi nih Ustadz ya uh, Melihat uh, ba, ba, apa Bilkis, Bilkis sendiri ya. sangat optimis Untuk uh, bisa uh, sembuh Dan juga meyakinkan orang tuanya Dan memberikan kekuatan Energi kepada ayah ibunya Nah apakah bisa dikatakan Meninggalnya Bilkis ini dikatakan Kategori Husnul khotimah Ustadz Begini sebenarnya kalau anak yang belum balik nah, Untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan para pemirsa Kalau kita punya anak belum balik Lalu dia meninggal Percayalah, yakin akan janji Allah Dia pasti masuk surga Amin Dan kalau orang tuanya sabar Menerima kenyataan itu Dia akan bisa menjadi jembatan kita ke dalam surga juga Itu yang harus diperhatikan Jadi maaf kalau anak kita itu meninggal belum balik, dia yakin masuk surga. Kalau kita kan masih butuh perjalanan, Mas Ferry, ya masih butuh perjalanan. Bisa nggak melewati hal-hal untuk sampai pada husnul khotimah? Jadi kalau kita ditinggal wafat oleh orang, oleh anak-anak kita yang belum balik, kita harus mengatakan alhamdulillah ya Allah, anakku lebih dulu masuk surga jadikanlah ya Allah, ini kekuatan agar saya juga bisa menyusul di dalam surga, yaitu dengan jiwa sabar tadi, gitu ya iya, baik nah, ahli surga nih, waduh luar biasa nih ini juga ada nih Ustadz nih ya. di medan sana, insya Allah juga salah satu ahli surga, membagi-bagikan kurma di medan, wah menjelang buka puasa, seperti apa? kita lihat tayangannya di kabar dari newsroom, ini dia Kelas pastagi dan mafos daun siri. Ia pemirsa sekarang saatnya 1 juta rupiah rezeki lebaran untuk anda. Apabila anda bisa menjawab pertanyaan dari saya, langsung aja 02174860304 02174860304 ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia ya, dengan ibu siapa? Darila. Ibu Dalila Ibu? Dalila Oke, okay, di mana ibu Jana? Di pondok. Di Bogor. Di pondok. Jepondo Dekat sini Tangerang Bu ya, ya tanggerang. Iya Ibu Satu juta nih Bu ya Pertanyaannya adalah Bagaimana ciri-ciri orang yang mati secara Husnul Khotimah A. Mati dalam keadaan beribadah B. Mati karena jihad Yang mana Bu C. Semua benar Yang mana Bu Semua benar Ya Semua benar Satu juta rupiah untuk Ibu ya Tentu dipotong pajak Bu ya, ya. Selamat Ibu Terima kasih Alhamdulillah Iya Ibu, ya. dan nah, hadiahnya dipersembahkan oleh Untuk kualitas gigi dan gusi sehat berkelas Pasta gigi dan mouthwash down siri uh, Pemirsa, uh, sesaat lagi kita akan segera menuju waktu imsak Saya ingatkan kepada anda, sempurnakan ibadah puasa anda Dan jaga kesehatan mulut anda supaya terjaga dari bau mulut Dan anda juga tidak uh, merasakan sakit gigi ya Jaga kesehatan gigi Anda juga dengan menggunakan pasta gigi dan mouthwash daun sirih yang mengandung antiseptik daun sirih persembahan dari Mustika Ratu. Didesain oleh untuk kualitas gigi dan gusi sehat berkelas. Pasta gigi dan mouthwash daun sirih. Iya, uh, pemirsa, uh, tak terasa akhirnya juga waktu Indonesia bagian barat sudah memasuki waktunya Imsak Saatnya Imsak untuk Jakarta dan sekitarnya Kendalikan diri, jaga kebersihan hati Hidupku di tanganku Jingu, hidupku di tanganku Iya dan selamat menjalankan ibadah puasa dan tiba juga kita di penghujung acara pada kesempatan pagi dini hari ini Terlupa saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua Terima kasih kepada Mbak Dewi, Mas Doni, Ustaz Aam dan seluruh uh, uh, santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Madinatul Najah Iya, terima kasih semuanya dan terima kasih pemirsa dan insya Allah kita akan uh, kembali lagi besok uh, Disiarkan secara langsung dari Pondok pesantren Darul Mutakin Parung Bogor Insya Allah dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhori Dan sebelum ditutup akan kita dengarkan kesimpulan dan juga doa penutup dari Dr. Aam Amiruddin Tafadu Ustadz Iya, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian <tuh> Kita sadari bahwa hidup itu hanya satu kali Maka hidup yang satu kali ini jangan sampai disia-siakan karena orang yang meninggal itu ada dua kemungkinan. Bisa dicabut nyawa oleh malaikat rahmat yang penuh cinta, penuh kasih atau bisa dicabut nyawa ini oleh malaikat azab. Wan naziatighorqo wan nasitatinashto. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar tentu semua orang menginginkan saat kita berpulang kita dipanggil dalam keadaan sangat indah, sangat nyaman dan disambut dengan mala oleh malaikat rahmat. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tiada detik yang kita lalui, tiada menit yang kita arungi, tiada jam yang kita lewati kecuali kita isi dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah. Kita isi dengan amalan-amalan yang bisa maslahat untuk orang-orang di sekitar kita Itu paling tidak e, kesimpulan yang bisa kita sampaikan Untuk lebih menambah keberkahan Nampaknya kita akan akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafii ni'amahu wa yukafi Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalali wajhika al-karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah jadikan kehidupan ini untuk menambah amal kebaikan dan kebaikan Dan jadikan akhir hayat kami adalah akhir untuk berbuat dosa dan maksiat Dan ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa kami semuanya Ya Allah ampunilah innaka Ya Allah damaikan negeri kami, damaikan Indonesia Sejahterakan rakyatnya ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna wa abna'ana wa banatina wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-taqwa wa ahli quran wa ahli al-ma'rifah indaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami serta santri-santri kami daripada ahli kebaikan dan ahli takwa, ahli Qur'an, innaka ala kulli shay'in qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله. Nas'aulu kal jannah, wa na'udzu bika nar A'shadu an laa ilaaha illa Allah. A'stawfirullah. Nas'aulu kal wa na'udzu bika